Untuk menuju ilmu sejati nggak boleh stres nggak boleh depresi Orang stres dan depresi Itu orang yang tidak rilo Tidak legowo Tidak nerimo Tapi kalau kamu rilo Legowo, nerimo Kamu mesti ceria terus Tidak ada sumpeknya Kamu galau, sumpek Itu kan keinginanmu tidak terpenuhi Cita-citamu gagal Masa lalumu jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihlah kualitas-kualitas ini. Yang pertama rilo, bahasa Arabnya rido. Yang kedua legowo. Yang ketiga nrimo. yang keempat anuroko, yang kelima eling, yang keenam santoso, yang ketujuh gembiro, yang kedelapan rahayu, terus wilujengan, Marsudi kaweruh semedi dan ngurang-ngurangi. Ngerotu apa sih Iya, ya satu-satu. Ini Bahasa Jawa ya, semoga tidak rumeng. Rilo, Rilo itu bahasa Arabnya Rido Bahasa gantinya itu ikhlas Jadi ikhlas itu Di luar hasrat Hanya Tuhan, hanya Allah Yang jadi awal dan akhirnya Setelah itu legowo Lekowo itu apa? Boleh apa saja terjadi, ndak apa-apa. Itu lekowo. Tidak memberati apapun. Kehilangan juga ndak apa-apa. Asal bukan kehilangan Allah, itu lekowo. Punya apa saja, ndak apa-apa. Asal Allahnya ndak hilang, itu lekowo. Nilai dari A terus jadi E nggak masalah. Yang penting Allahnya nggak hilang. Aha. Dari punya pacar cakep terus diputus dapat lagi standarnya kok di bawahnya ndak apa-apa legowo aja, ya itu namanya legowo. Legowo bisa di awal bisa di akhir. Kalau yang pasti di akhir itu nerimo. Kalau nerimo ini dapat apa saja oke, okay. ndak menyesal, ndak menuntut apa-apa. Bahasa agamanya Kona'ah punya wajah jelek diterima aja. Ndak punya uang diterima aja. Ndak pinter IP jeblok diterima aja. Oh, ini kan berat. Kita kan manusia hari ini susah nerima. Semua orang menuntut hari ini. Menuntut keinginannya agar terpenuhi, menuntut egonya agar terpenuhi dan seterusnya. Jadi, nerima, setelah itu rendah hati, anuraga Tidak boleh sombong Tidak boleh aku Tidak boleh merasa besar Terus iling Untuk bisa empat yang di atas Itu harus iling Iling itu bukan lawan dari tidur atau pingsan Iling itu Frekuensimu nyambung terus Sama Allah Iling Mau apa aja kamu iling mau minum gini ingat Allah terus bismillah. Kalau enggak eleng minum ya minum aja haus ya Pak gitu. Terus Santoso, Ini bukan nama orang ya. Bukan nama POPS juga. Santosa itu di Indonesia kan jadi Sentosa. Makna pasnya itu selalu Berada di jalan yang benar Biar santoso Maka setiap kali Baca fatehah kamu berdoa Ihdina sirotol mustakin Jadi Sebenarnya jalan yang benar itu Kita semua sudah tahu Tinggal mau konsisten apa enggak Biar hidupmu santosa Konsistenlah dengan jalan yang benar Terus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 Kamu galau, sumpek, itu kan keinginanmu enggak terpenuhi, cita-citamu gagal, masa lalumu jelek, kan itu. Itu berarti kamu enggak rilo, enggak legowo, enggak nerimo. Biar rilo, legowo, nerimo, itu gembira. Orang yang sudah mempunyai tiga karakter itu pasti gembira, ceria. Dari wajahnya kelihatan. Jadi... Orang dekat juga enak, enggak mencurang, enggak sumpet, suntuk, diajak ngobrol enggak enak. Dari mana, Mas? Dari belakang. Mau ke mana? Mau ke depan. Susah. Dari mana, mas? Kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak. Susah diajak ngomong. Jawabin enggak enak terus. Enggak ceria. Hidup jadi beban. Tidak akan ketemu ilmu sejati Orang kayak gini mesti mengeluh terus Ya, Terus Rahayu Rahayu itu Biasanya kita pakai ini ya Hayu, rahayu Hatinya selalu ingin melakukan yang baik Makanya Islam kenal assalamualaikum Agama yang lain Ada yang pakai istilah rahayu berarti mengharapkan orang lain dalam kondisi baik selamat selalu Selanjutnya wilujengan jangan salah untuk cari ilmu sejati juga kamu harus wilujeng harus sehat Jangan mentang-mentang saya mau ilmu sejati tirakat terus puasa ndak makan ndak minum ah ndak merokok ya kecut Ya sehatlah ya Sehat dulu baru bisa semua ini. Lah kalau kamu sakit ya mikir gembira, mikir santosa, eleng ya bot. Sehat. Jaga kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang mencederai kesehatanmu. Itu menunjukkan kamu tidak amanah karena badanmu, fisikmu itu titipannya Allah, bukan milikmu yang bisa kamu pakai sesuka hatimu. Itu amanat dari Allah dijaga. Kalau memang enggak ada yang penting ya enggak usah melekan. Kalau memang enggak pepepet karena enggak ada uang ya makanlah tiga kali sehari. Kalau enggak ada uang ya utanglah. Ya, Kalau sudah terlalu banyak utang ya ganti warung. Yang belum ada utang. Lu kan gampang tinggal pindah angkringan di sebelah kan sudah utang yang baru. Enggak apa-apa. Yo kalau ada yang lagi marah-marah ya bilang aja ini menjaga amanahnya Allah ini loh kok berat oke terus sehat ya badannya baru setelah itu nambah wawasan terus jangan berhenti-berhenti sampai besok-besok ndak -besok, boleh merasa pinter meskipun sudah jadi profesor, jadi luar negeri, jadi nggak masalah tetap jangan merasa sudah Harus selalu belum untuk ilmu ya. Setelah itu semedi, semedi ini fungsinya introspeksi ke dalam. Yang dilakukan di atas tadi semuanya sudah pas apa belum? Kalau bahasa agamanya tafakur muhasabah harus ada fase ininya. Dan yang terakhir ngurang-ngurangi, tidak boros. Tidak kakean turun, tidak kakean makan, dikurangi dikit-dikit. Jangan berlebihan lawannya. Mengurangi kan ngeluih-ngeluih, tidak boleh. Kalau urusan urusan dunia, urusan-urusan apapun yang tidak esensial, kurangilah. Kamu sendiri ngerti mana yang harus dikurang-kurangi. Berapa jam harus begini, berapa jam harus begitu, dan seterusnya. minggu lalu saya bilang misalnya hp smartphone mu itu harusnya berapa jam sehari kamu pakai Karena di, kalau penelitian terbaru minggu lalu saya bilang kan orang Indonesia itu rata-rata 9 jam dilihat mungkin penelitiannya lewat provider-provider jadi hitunganku 9 jam itu sudah luar biasa, Wong tidur manusia dewasa saja 7 jam itu 9 jam. Jadi yo kurangilah dikit-dikit. Yo 9 jam kurang 5 menit lah sebentar. Yo kan pelan-pelan terus 9 jam kurang 10 menit, 9 jam dikurangi. Kalau selama ini bangun tidur yang dicari dulu HP terus ada WA apa. Yo sekali-sekali nggak -sekali usah nyari HP dulu lah. Begitu mau nyari HP, anda nanti aja tak buka jam-jam 8. Kalau memang sangat penting kan masuk di WA, mestinya kan telepon kan gitu pikiranmu biar gak was-was. Jangan-jangan ada yang komentari aku nih, jangan-jangan ada yang ya ngomong aku nih kan selalu kalian gitu tuh. Begitu kamu posting itu biasanya, abis kamu jangan-jangan ada yang komentari nih, ada yang jempol nggak, ada yang kan gitu terus. Jadi kamu terpaku di situ terus, kayak eh, dikurang-kurangi ya, dikit-dikit demi yang lebih penting ilmu sejati. Terus. Nah nanti di Dewa Ruci ada empat jenis nafsu Kalau ini enggak saya jelaskan detail Kemarin di Ghazali Di beberapa sufi sudah dibahas Jadi ada nafsu lawamah Nafsu sufiah Nafsu amarah Nafsu mutmainnah. Ini juga yang diajarkan oleh Dewa Ruci. Jadi setelah masuk ke telinganya Dewa Ruci, Kalau di suluk setelah bergabung Sama Nabi Khidir, di dalam situ melihat banyak cahaya ada empat cahaya yang dilihat ada cahaya warnanya hitam ada cahaya warnanya kuning ada cahaya warnanya merah dan cahaya warnanya putih tiga cahaya adalah penghalang dan yang putih inilah yang tujuan cahaya Hitam itu simbol pikiran yang gelap, batin yang gelap. Ya kalau di Dewa Ruci, empat-empatnya ini saudaranya sendiri Bima. Bima ini kan putranya Betoro Bayu. Dia punya empat saudara Tunggal Bayu namanya. Sama-sama putranya Betara Bayu. Yang pertama Begawen Maineko, Mainoko. Yang kedua gajah, jenisnya gajah. Namanya Gajah Situbondo. Kemudian yang ketiga ada raksasa namanya Raksasa Joyoreksa dan yang terakhir kera namanya Resi Hanoman. Ini empat-empatnya satu saudara lima sama Bima Werkudara, saudara satu Bayu sama-sama titisan keturunannya Betara Bayu kalau dalam wayang. Nah, dipakai oleh Sunan Kalijogo jadi simbol-simbol nafsu Yang pegawan mainoko itu warnanya hitam. Simbol dari batin dan pikiran yang gelap. Jadi jangan salah, orang itu memang yang menuntun hidupnya pikiran dan hatinya. Hati yang jernih, pikiran yang jernih. Kalau batin dan pikirannya gelap, ya dia akan tertuntun dalam kegelapan. Eh, itu nafsunya namanya nafsu lawamah Pikirannya jelek-jelek, batinnya mengarah yang jelek-jelek Orang yang di level ini nggak bisa tanya ke hatimu, gak bisa Hatinya sudah gelap Jadi ada orang yang nggak bisa kamu nasih hati, tanyakan sendiri hatimu Hati nuranimu bilangnya apa Kalau orangnya hatinya gelap, dia tanya beneran keluarnya juga gelap Itu yang sering orang tertutup oleh pikiran dan batinnya yang gelap Hati-hati Jadi tidak semua orang Saya ikut kata hati saya Nanti dulu Hatimu dalam kondisi apa dulu Kalau hatimu gelap Dikuasai oleh nafsu Ya ikut kata hatimu mengarah ke sana Kecuali hatimu memang pas jernih pikiranmu pas jernih. Loh ini ikut pikiran saya loh, Pak. Masuk akal loh, Pak. Ya masuk akal, cuma akalmu jernih apa enggak? Ya, kalau akalmu jernih ya tapi kalau akalmu penuh nafsu, penuh hasrat, wong yang jelek bisa kamu rasionalkan jadi baik. Wong pacaran aja kamu anggap tak ta'aruf. Iya kan? Dulu manggilnya sayang, Hani, sekarang diganti uhti, aghi. Ya. Oh doai, dan kamu menyebut oh, itu lebih Islami, bala. Ba pikiranmu kan itu. Ya, yang jelek-jelek bisa jadi bagus. Akal, karena hatinya gelap. Jernihkan dulu hatimu, tajamkan dulu pikiranmu, baru kamu ketemu kebenaran. Kalau ndak nafsulawama. yang kedua nafsu sufiah ini dari gajah warnanya kuning ini biasanya hubungannya sama kecenderungan orang untuk males lemah lupa kamu menyebutnya manusiawi tapi itu penyakit manusiawi itu pak sekali-sekali lemes sekali-sekali males Iya, itu nafsu juga jenisnya. Seharian main game, HP lagi terus kamu kalau diingetin noh, kita kan berhak istirahat, berhak dapat rekreasi, berhak. Itu nafsu sufia namanya. Kamu punya justifikasi untuk malesmu. No. Tiap hari di kamar nggak keluar-keluar, kalau diingetin kok keluar-keluar enggak di luar banyak dosa. Iya. Yo, Yo padune kowe males. Pulia tidak masuk ke masjid tidak mau diajak temannya kemana-mana tidak alasannya takut terkontaminasi tidak itu namanya nafsu sufia warnanya kuning, bikin orang malas lemah lupa, diajak apa-apa capek itu nafsu sufia yang ketiga nafsu amarah lambangnya warnanya merah kalau kalian lagi agresif Pengin nabrak sesuatu pengin ngerusak sesuatu hatimu panas itu nafsu amarah matanya merah mukanya biasanya juga merah darahnya naik ke atas semua makanya Nabi ngasih petunjuk kalau kamu sedang itu, kalau pas berdiri duduklah, kalau pas duduk berbaringlah kalau pas berbaring, ya gulung-gulunglah wudu lah maksudnya ambil wudu sholat Jangan sampai dikuasai nafsu amarah Bahaya Orang marah itu Omongannya tidak terkontrol Bisa jadi Ngomong seolah-olah marahnya orang lain Bisa balik ke dirinya sendiri Itu karena marah Itu kan kayak ada Majikan Marah sama supirnya Saking marahnya dia marahi supirnya Terus dia bilang Pantatmu kayak wajahku di pikir. Oh, kebalik. Iya, <SILENCIO> dia balik lagi. Keliru tadi, bukan pantatmu kayak wajahku, tapi wajahku kayak pantatmu. Padahal wae. Iya. Ya. Itu karena sedang marah, pikirannya ndak ndak tertata. Jadi hati-hati nafsu amarah ya, melakukan sesuatu. Biasanya kamu habis marah melakukan apa? Itu kamu menyesal. Ah, tadi nggak usah ngomong gitu Ngapain sih Tadi kok aku ngomongnya sampai segitu ya Jangan-jangan temanku sakit hatinya sekarang Itu karena tadi kamu dikuasai nafsu amarah Oke Kalau kamu merasa wah ini marah ini Mundur dulu sebentar Jadi dipikir dulu Kalau mau marah, marahnya diatur Biasanya nggak jadi marah Ngomongnya ditata dulu Sik -sik, Marahku ini ngomongnya harus gini Biasanya nggak jadi marah pokoknya jangan melakukan sesuatu kalau sedang marah, bisa bahaya marah boleh manusiawi, tapi jangan ditaklukkan oleh marah oke, nafsu amarah dan yang keempat inilah nafsu mutmainah pikiran jernih batin jernih aktif tidak males, tidak ngelukro dan tidak dikuasai amarah kita sedang Ada di ranah mutmainnah warnanya putih simbolnya hanoman kera berbulu putih itu empat jenis nafsu